シャランタとプロバカンサルサラダ、パルスカタルトプテカヤブギニガン、ウェマン、シュダー、ボカダシャオママギトプテカヤブギニヤラン、シュナニア、ダブジュスクジャソンウォア、レディメバン、イノメシャル、ネン、ネネガラン、ネガラン、ネガラン、ネガラン、ネガラン、ネガラン、ネガラン、ネガラン、ネガラン、ネガラン、ネガラン、ネガラン、ネガラン、ネガラン、ネガラン、ネラン、 Nanti ada pajak apa, ada biaya s i l u m a n a t a uang u jago, uang preman, uang apa, plus, plus, p l u u s semua. Ini 17 persen bisa jadi, jadi cuma jadi 30-40 persen biayanya gitu. Kalau 17 persen apa dikitan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gilbert. Pak Jena, selamat siang. Selamat siang. Kalau maaf, a l a h lebih usit, Bu. Halah, Bu. Ya, silakan Pak Jena. Kalau strukturnya itu jelas sangat kurang. 山谷と、この辺りと、これはこんなことで、ジャーラン、ディカントラ、の人がンガンゴー、イトシュカミンダミンタ、ジャーラン、ウダディコタン、ユガリミンのミンタ、のロマディカセ、ディアマラ、ポレット、のンナー、ジェット、ディム、リのグネット、プロデューサー、ジャーそのファイジェット、マサラ、ヤングバーバー、イトメディア、プロデューサー、ジャー、ヤングメディカル、ヤングメディカル、ヤングメディカル、ヤングメディカル、ヤングメディカル、ヤングメディカル、ヤングメディカル、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤング、ヤ Atau b a l o p begini ya. Terima kasih Pak Jena Pak Tony selamat siang Selamat siang Ya komentarnya Pak Ya sebenarnya masalahnya cuma satu Yaitu penegakan hukum di kepolisian Bisa gak kita kalau ngurus segala sesuatu di kepolisian itu gak p e r c a y duit Nah kalau itu udah bisa dilakukan Kita laporkan aja semuanya orang itu Yang m e n g e r a s premanisme Kan sekarang kan enggak Jadi di tubuh kepolisian Gak sebenarnya yang harus d i b e n a h i terlebih dahulu Kalau masalah yang lain-lain Bisa beres lah Kalau ini Sudah menjadi badan hukum Yang benar-benar ketat -benar s l a m a belum bisa Ya Sampai kapanpun Indonesia Gak bisa bersaing kayak Malaysia Kayak Singapur Terima kasih Ya terima kasih Pak Tani s e l a a m t s i a n l Ya saya sudah berkali-kali t u r i s di Facebook saya juga ya Kirani sekali memang Kita jual jeruk medan itu 30 ribu sekilo di food market ya, modern ya Nah, giliran di... Halo? Ya, ya, s i l a k a n p k Ya,、tak. giliran jeruk Pakistan itu cuma 15 ribu Rasanya jauh lebih enak kemana-mana Ini ironi sekali, saya sering banget nyindir-nyindir begitu Tapi pejabat kita itu nggak tersindir Kenapa mereka nggak tahu? Karena mereka nggak pernah turun ke lapangan Mereka mau lewat aja semua disingkirkan kok gimana mereka tahu masalahnya Masih. Selamat malam, Pak Indra. Halo, selamat malam. Silakan.、Uh, kalau menurut saya, memang semuanya itu dari meja ke meja, semuanya pada pengen sebagian duit semua. Karena saya pernah merasakan j u g a seperti itu. Jadi kita udah, k e n a biaya, bah, apa? Cuma mobilnya udah mahal, sebenarnya setiap m e j a pengurus a n s u r a t n y a semua harus pakai amplop semua gitu. Kalau nggak ada amplop, ya udah, selama urusan itu. Selamat malam, Pak Rudi. Selamat malam. Iya kebetulan saya bekerja di bidang logistik juga jadi sekiranya saya tidak setuju dengan pembicara sebelumnya mengatakan angkutan itu mahal Justru angkutan di sini murah lihat aja mobilnya pada jelek-jelek semua gitu a n <tuh> Dan kalau saya bilang itu tolong ditambah aja orang-orangnya di sana di tergudangan di kecukai itu kurang orang karena kalau begitu orang アダーギターのインフラストフルジャラン、アカンロビバイ、アロビピンカツアル、フラジャーマシーン。